Nah, kita berikan satu ya seperti itu. Pian Imam Gito dari kerajaan Majapahit. Mohon maaf. Karena orang Majapahit itu juga maksum insyaallah. Ya dia juga se dia seorang ulama ya. Dan dia lahir lurus karena dia kalau jadi rakyat lahir, lahir. Robowar cita saya daerah tapi jadi keraton. Tubuh Robowar cita baru saya kabul. Mestinya dari keraton itu tubuh orang-orang feodal. Tubuh orang-orang yang ndak beres. dengan tata cipta tumbuh hujan gaya mungkin seperti itu. Bang nah, Satria tapi pinandito kenapa ditap pinandito? Pinandito itu untuk membawa dirinya ke padaran. Ya dia tidak hanya mendirikan akuntabilitas ke diabilitas, aksetabilitas. Dia juga punya teori aziz menalai di mana itu hari semalam ummul humini narul furufil. Teori kepemimpinan dari Allah yang dicerminkan pada Rasulullah ialah bahwa Pemimpin yang baik adalah yang hatinya berat kepada nasib rakyatnya Kalau rakyatnya kayak Umar bin Abdul Aziz Itu menangis, bersujud kepada Allah Dan mohon-mohon akun kepada rakyatnya Hanya-hanya ada seikor umat atau pulau aset Mau jauh disana ini lah yang dikarai Hanya-hanya jalanan selesai Bisa membayangkan ada Umar bin Abdul Aziz di Indonesia dia mau memakan lu sampai mati tidak caring enggak ada berarti di sini. Jadi benar sebab. Itu cuma on the process. Nah, itu nama Azim juma alaihi wa alaihi. Dia benar artinya merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Jadi kalau mau ya, ngomongin siapa yang sama ini merasakan rakyatnya? Siapa yang selama ini memang sudah merasakan dan membagi sesuatu. Kan begitu toh? Terus Ini ini dia punya dipinjamin Allah dua Sifat Allah Allah dua Sifat itu itu 99 namanya Rauh Rauh Rauh dan Rauf. Rauf ini oleh Allah ditaruh di Muhammad itu Maha simple, Maha gak enak, Maha Maha, pekiruk, maha... sama ആ pokoknya pembawa pesan itu sifatnya Allah yang dijelaskan kepada Rasulullah. Nah, ini scripturalnya kan. Makanya saya katakan pemimpinan kalau saya kembalikan apa itu kuasa. Ya, masih yang tadi. Makanya kalau saya kembalikan kan ada surah Talaq ayat 21 sampai 22 ya, ayat tadi. Bukan menurut katanya, kalau Anda persikir, menjadi presiden dan di luar ya pertama pembelajaran masalah analisis masalah pendataan masalah konklusi masalah tapi empiris ahli ilmu baligh saja kalau masih yang bukan ahli ilmu baligh saja dan kalau kau menemukan ada Anda ya sungguh maka yang muncul pertama kaum bukan nafsu untuk berluas yang muncul adalah kasih sayang jadi semua ahli ilmu baligh saja wa rahmanur rahim Kalau dalam pencocokan saya terjadi dialektika antara elu dengan cinta, cinta dengan elu, elu dengan cinta dan saya tidak tahu sudah berapa lama, baru kamu nanti absen untuk mengumumkan saya mewakili Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia, silakan datang ke universitas. Karena setelah tiga sifat tadi baru wallahul -wa muqaddimati la ilaha illa huwa -ila -ila al-malikun sarapan robo mingguan semua. Maleng itu realitasnya, Kudus itu loh ya kalau iya ya dia enggak bisa jadi terkonformasi atau dia dipilih jadi yang tidak diambil tidak kudus. Gitu loh kalau kalian ini ada di luar jadi motor salah dia di luar jadi tidak kudus itu situ. Kalau ada varian, kalau ternyata enggak ada offset, kalau offset, kalau enggak offset enggak kudus. Kudus itu disebut agensi dalam ilmu, disebut dalam arah, sportif dalam olahraga, objektif dalam ilmu dan enak dalam seni. Itu namanya kudus. Hanya dengan objek, identitas dan sportivitas itu baru ada sifat sarana. Maka kita menjadi menyelamatkan. Maka kalau Anda sedang menulis sarana Berarti Anda belum dilantik Allah menjadi mukmin, orang yang memang menegakkan kejujuran, kebenaran, kesejahteraan dan keselamatan bagi adatannya. Kalau sudah mukmin baru Anda aziz, Anda kuat, perkasa, mutakaffil mengatasi semua masa Atas Allah Allah Allah Allah Maka persyaratan Satria Sesudah FD ini Bukan hanya kita, Tapi si Harus sama Allah, Harus tansi jawab kutan, Harus Harus sama sama sama Quran minta tolong, sama Allah, harus minta tolong sama Allah. Jadi saya usah kesalahan ാക്കി dia kita itu sekarang apa yang bisa anda lakukan bisa saya lakukan kalau secara nasional enggak bisa ya sudah di RT-mu di kampungmu lakukan di RT-ku di RT di kampungku lakukan dan dan itulah yang keluarga tadi e dengan semua kampung di mana-mana kata Allah innallahu a'lamu alamakana itu inni a'malu fima dan kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan di tempatmu maksimal-maksimal karena aku juga mencintai ini dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu di wilayahku baik mari kita silakan permisi untuk maju. Dia termini kedua